Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala muzillalah lahu fala hadiya أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون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 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwanifiddiin Rahimani Warahimukumullah Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Kita dipertemukan lagi dalam kegiatan kajian rutin Dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan Kitab Arbauna Hadithan Fitar Biya Kali ini memasuki hadis yang keempat Kita akan baca terlebih dahulu isi hadisnya Kemudian kita baca kandungan atau faedah yang ada di dalamnya Qala rahimahullahu ta'ala wa'an malik ibnil huwairith radiyallahu ta'ala anhu qala diriwayatkan dari sahabat Malik ibn al-Huwairith semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya Ataitu an-Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa nahnu shababatun mutaqarabuna fa aqumna indahu 20 yawman wa laylatan kata sahabat Malik ibn al-Huwairith Saya dan para sahabat lainnya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ونحن شبابات متقاربون dan kami semua sama-sama masih muda, usianya berdekatan. Fa aqumna 'indahu 20 yawman wa lailatan Lalu kami tinggal di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari 20 malam Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan Dan perlu diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok yang sangat lembut dan penyayang. Falamma dhanna anna qad ishtahaina ahlana aw qad istaqna saalna amman tarakna ba'dana fa akhbarnahu. Ketika beliau melihat ada tanda-tanda kerinduan Pada diri kami Kepada keluarga kami Maka beliau bertanya Tentang orang-orang yang kami tinggalkan Lalu kami pun mengabarkan hal itu kepada beliau Qala selanjutnya Beliau Alaihi wa ala Wasallam bersabda Irji'u ila ahlikum kalau begitu, sekarang pulanglah kalian semua, temui keluarga-keluarga kalian. Fa aqimu fihim. Tinggallah bersama mereka wa'allimuhum. Ajari mereka wa muruhum dan suruh mereka melaksanakan perintah-perintah Allah azza wajalla. Wa zakaru asya'a Ahpazuha atau la ahpazuha. Kemudian kata Malik ibnul Huweith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa hal lainnya yang sebagiannya aku hafal dan sebagiannya tidak aku hafal. Wasallu kamarai tumuni ussali. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan solatlah kalian sebagaimana kalian pernah melihat aku solat. Fa idza hadaratish shalat falyu'adhzin lakum ahadukum waliyau mmakum akbarukum Kalau datang waktu salat maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan dan yang paling tua di antara kalian yang menjabat sebagai imam Hadis dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullah taala di dalam kitab sahihnya Hadis ini memuat beberapa faedah penting yang harus kita ketahui. Antara lain, ketika Sahabat Malik ibnul Hawaiz mengatakan, "Atai'atun Nabiyya shallallahu alaihi waala alaihi wasallam. Aku dan beberapa Sahabat lainnya mendatangi Nabi." Dalam riwayat lain kalimatnya "Ataina an Nabiya", kami mendatangi Nabi saw. Faidah yang bisa diambil dari kalimat ini adalah "Fadlur Rihlati fi Tala'bil Ilmi". Keutamaan melakukan rihlah dalam menuntut ilmu. Jadi kedatangan para sahabat ke kediaman Nabi saw. itu ternyata semata-mata untuk mencari ilmu bukan untuk menyibukkan Nabi SAW dengan urusan-urusan dunia, tapi mereka datang itu betul-betul dalam rangka nyantri kalau bahasa kitanya nyantri selama 20 hari, seperti disebutkan tadi dalam hadis nah kalimat datang itu menunjukkan adanya pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lainnya berarti ilmu itu bisa diraih dengan cara rihlah melakukan perjalanan melakukan pergerakan dan rihlah dalam menuntut ilmu itu sudah menjadi sunnatus salaf sunnah jalan hidup kebiasaan para salafus saleh kata sahabat ibnu abbas al ilmu yukta walayakti ilmu itu mesti didatangi ilmu tidak akan mendatangi jadi kalau kita ingin belajar mustahil kita dapat ilmu kalau kita berdiam diri di rumah. Tapi harus ada upaya untuk keluar rumah mencari majelis-majelis ilmu. Di zaman ahli hadis itu seperti itu. Gak ada satu majelis pun yang di dalamnya ada penyampaian hadis, melainkan majelis itu penuh, ya sesak berjubel manusia di sana demi untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi saw. Wa ala alihi wasallam yang disampaikan. Nah, ini faidah yang pertama. Faidah yang kedua, di dalam hadis ya, tadi, Ada keterangan tentang al-hirsu ala talabil'ulu. Bersungguh-sungguh untuk mencari sanad yang tinggi. Sumber yang paling tinggi. Sumber ilmu yang paling tinggi. Wadalah bil inayati bitalaki min kibari ahli ilmi dan itu bisa didapat dengan cara belajar langsung dari kibar ulama dari kibar ahli ilmi. Ya. Ini juga sama para salaf itu dahulu sangat senang sekali bila mereka bisa belajar dengan sumber ilmu yang paling tinggi. Ini kalau dalam ilmu hadis itu Diistilahkan dengan sanad ali Sanad ali Kalau sanad ali itu biasanya Urut-urutan para perawi dalam sebuah sanad hadis itu tidak banyak Paling empat, tiga Ini menunjukkan sanad sangat tinggi sekali Jadi sangat dekat sekali dengan sumber ilmunya Siapa sumber ilmunya? Rasulullah s.a.w Nah kita kalau belajar, maka belajar kepada ulama langsung. Itu namanya sanad ali. Atau paling tidak kepada muridnya ulama. Kalau sudah belajarnya kepada murid, murid, murid, murid, murid, murid, murid. murid Oh, muridnya para ulama yang paling jauh, berarti kita sudah di bawah ini. Tidak lagi ada di sanad yang tinggi. Tidak lagi ada di sanad yang ali. Nah, apa yang dilakukan oleh para sahabat, Malik bin Hawirif dan kawan-kawan langsung datang ke kediaman Nabi. Itu dalam rangka mencari sanad Ali supaya lebih dekat kepada sumber ilmu paling tinggi, ya kan? Seperti air, kalau kita langsung ambil di apa? Di sumbernya langsung, ya, di mata airnya langsung itu kan lebih lebih apa? Lebih tenang, gitu. beda kalau kita nunggu di sungai yang paling jauh dari sumbernya. Nah, ini dikhawatirkan ada banyak hal-hal eh, yang mempengaruhi ya, kualitas dari air tersebut. Nah, inilah mengapa para sahabat langsung datang ke kediaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai upaya untuk mengambil ilmu dari sumbernya langsung dari kibar ulama, dari kibar ahlul ilmi. Nah. Kemudian selanjutnya. Faidah yang ketiga Di dalam hadis tadi ada kata-kata Nahnu syababatun mutaqaribun Kami masih muda Hampir sebaya Dalam hal apa? Usia Faidah yang bisa diambil dari kalimat ini adalah Hirsu syababis sahabah Nahika an kibarihim radhiyallahu ta'ala anhum Ala talabil ilmi Ada kesungguhan pemuda Dari kalangan para sahabat dalam hal apa? Dalam hal menuntut ilmu agama ya. Para pemuda dari kalangan sahabat punya kesemangatan yang luar biasa dalam menuntut ilmu agama Lebih-lebih yang kibarnya, lebih-lebih yang tuanya Dan ini jelas menjadi keutamaan tersendiri Bagi mereka, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meribuai semuanya nah. Qala fa aqumna indahu 20 yawman wa lailah Berikutnya dalam hadis tadi disebutkan kami tinggal di sisi Nabi selama 20 hari 20 malam Faidah yang bisa diambil dari sini annal ilma yahtaju ila mudawamatin fit talabi wa musabaratin fil azmi Ilmu itu butuh di tuntut Dipelajari Dicari secara kontinu Dan Butuh kepada Kesabaran Dan butuh kepada Kesabaran di dalamnya 20 hari para sahabat Bersabar tinggal di sisi Nabi SAW Mereka belajar Setiap hari selama 20 hari itu Ini menunjukkan bahwa ilmu butuh dituntut dipelajari secara apa? kontinu. Jadi jangan sepekan belajar setahun tidak belajar. Ini tidak kontinu namanya. Kalau sepekan sekali ya bolehlah masih terhitung apa? kontinu. Tapi lebih baik setiap hari. Kalau setiap hari itu insyaallah enggak dipertanyakan lagi kontinuitasnya ya. Pasti itu sudah kontinu. Nah. Nah, para sahabat 20 hari meluangkan waktu hanya untuk apa? Belajar ilmu agama dan biasanya seseorang kalau sudah masuk dalam bab ilmu, dia sudah belajar itu ada kecintaan ada kecintaan yang besar terhadap ilmu, dan akan merasa sayang kalau sampai terlewatkan ada satu waktu yang tidak belajar di dalamnya nah, inilah barokah daripada apa ilmu, ini barokah dari ilmu, kalau kita mencari dunia ada masa bosannya, ada masa jenuhnya tapi kalau kita mencari ilmu, itu nanti yang tumbuh adalah rasa senang, semangat, dan selalu ingin tahu. Selalu ingin tahu dan penasaran. Orang-orang dulu itu gak ada yang berhasil, kecuali atau melainkan karena mereka betul-betul continue dalam belajarnya. Tidak semuanya di kalangan para ulama itu belajar dari sejak kecil, tidak ada di antara mereka yang di usia 20 tahun baru belajar, ada yang di usia 18 tahun baru belajar ya. tapi karena continue, terus semangat, berhasil ya. manjadda wajada kata pepatah Arab ya kan, Berang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat mansobaro, zopiro, siapa yang sabar, pasti akan mendapatkan bagian yang besar yang sabar, pasti akan mendapatkan bagian yang besar jadi butuh kesungguhan terus-menerus menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu secara kontinu dan sabar. Segala sesuatu kalau tidak dibarengi dengan sabar bubar, ya pasti bubar. Jadi harus sabar apalagi dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza Wajalla. Dan kita harus yakini bahwa menuntut ilmu itu ibadah. Menuntut ilmu itu ibadah Sama seperti sholat Sholat wajib, sholat duhur, asar, maghrib Lima waktu Sama seperti saum Ramadan ya. Sama seperti ibadah-ibadah lainnya Gak ada bedanya Menuntut ilmu adalah ibadah ya. Kalau kita merasa butuh untuk melakukan ibadah ya, Maka kita juga harus butuh untuk Menuntut ilmu agama Nah Kata Yahya bin Abi Khatir, Imam Yahya bin Abi Khatir mengatakan, 'Tidak dapat ilmu dengan rasa jasmani. Ilmu itu tidak akan bisa diraih dengan santai-santai, dengan berleha-leha. Ilmu tidak akan bisa diraih dengan berleha-leha. Inginnya serba enak, tidur enak, makan enak, istirahat puas. Ilmu enggak bisa didapat dengan cara yang seperti itu. Ini para salaf yang mengatakan. Jadi memang betul-betul butuh apa? Kesabaran yang tinggi. Para sahabat sampai rela meninggalkan keluarganya selama 20 hari. 20 hari itu bukan waktu yang sebentar loh. 10 hari lagi berapa? Sebulan, ya kan? 10 hari lagi sebulan. 20 hari itu waktu yang lama Apalagi bagi yang sudah berkeluarga Untuk meninggalkan keluarga selama 20 hari Itu berat sekali Tapi mereka ya, Tekadnya sudah kuat Kesemangatannya tinggi nah, Mereka lakukan semua itu dalam rangka menuntut Ilmu agama Jadi nah, Ini amalan yang terpuji Qala wafihi aslu Sekani talabatil ilmi biqurbish biqurbi sheikh kemudian faedah lainnya adalah bahwa hukum asal tempat tinggal penuntut ilmu itu dekat dengan sheikh, dekat dengan guru ini hukum asalnya ya, Gimana kita mau belajar kepada seorang guru kalau tempat antara kita dengan guru itu berjauhan ya. makanya para sahabat Malik ibnul Wahiris dan kawan-kawan merapat kepada Nabi saw, mendekat kepada Nabi saw. Wa ala ya. Jangan sampai beralasan zaman sekarang ini kan, zaman telefon, zaman handphone, zaman ini, ah bisalah, enggak mesti berdekatan tempat dengan dengan guru, dengan Sheikh. Ini alasan yang konyol. Ya. Kalau kita mau beralasan seperti itu, orang-orang dulu juga bisa. Sekalipun mungkin teknologi tidak secanggih zaman sekarang. Tapi itu bisa dan memungkinkan. Nyatanya orang-orang dulu datang ke hadapan ulama. Tinggal di sisi ulama. Sahabat tinggal di sisi Nabi SAW selama 20 hari. Ini menunjukkan bahwa hukum asal tinggalnya para penuntut ilmu itu Bikur bisyayh dengan syayh. Dan inilah yang disebut dengan talaki. Inilah yang disebut dengan talaki. Mengambil ilmu secara langsung, ya, mengambil ilmu secara langsung, nah, bukan talaki lewat rekaman, ya, bukan talaki lewat rekaman, tapi langsung datang ke tempat dimana guru itu ada. Qalal qaulu huwa kana rohiman Rafiqan. Selanjutnya, faidah yang ke Lima, di dalam hadis ada kalimat wa kana rohiman rofiqoh. Rasulullah SAW itu adalah sosok yang lembut dan penyayang. Faidah yang bisa diambil dari sini adalah aldi mu khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam, w mahabbatihi li talabil ilmi. Agungnya akhlak Nabi Dan kecintaannya kepada para penuntut ilmu Agungnya akhlak Nabi dan kecintaannya kepada para penuntut ilmu Di dalam Al-Quran pun Allah telah mengabadikan Kelembutan beliau Allah berfirman Bilmu'minina ra'ufur rahim Rasul Muhammad SAW itu Begitu nampak kasih sayang dan kelembutannya terhadap orang-orang yang Beriman nah. Ini dipersaksikan oleh para sahabatnya Bukan hanya omong kosong cerita tanpa bukti Tapi yang memberitahukan hal ini langsung para sahabatnya Kata Malik Ibnul Huwairith Wa kana rahiman Rafiqah Adalah Rasul SAW itu sosok yang begitu lembut dan penyayang nah. Jadi bukan cerita ya bukan cerita bukan berita atau kabar burung tapi betul-betul nyata Wa fihi rahmatul muallim bi talamizihi wa taraffuqi ma'hum Fa'idah berikutnya adalah rahmatul muallim bi talamizihi ada anjuran agar seorang muallim seorang guru itu menampakkan kasih sayang kepada murid muridnya dan menampakkan sikap lembut terhadap mereka. Waqad akada sallallahu alaihi wasallam zalika bil wasiyati bi talab al ilmi. Waqad kana Abu Said al Khudhri yaqulu lahum marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah yusina bikum yani talabatul hadis. Para penuntut ilmu itu adalah orang-orang yang mendapatkan sambutan yang sangat hangat sekali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai Sahabat Abu Sa'id Al Khudri ketika melihat ada para penuntut ilmu beliau mengatakan marhaban biwasiyati Rosulillah selamat datang selamat datang kepada Orang-orang yang mendapatkan wasiatnya Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Jadi kedudukan para penuntut ilmu itu Sangat tinggi sekali Kita harus hormat kepada mereka Karena mereka itu bukan orang-orang biasa Mereka bukan orang-orang biasa Mereka itu orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Mereka itu adalah orang-orang yang sedang berusaha mendekat ke pintu surga Ya Karena tidak ada jalan lain yang bisa membuka ya, pintu surga kecuali menuntut ilmu agama mansalaka tarikan yaitami sufiihi ilman sahalallahu lahu bihi tarikan ila lejannah. Jadi hormati para penuntut ilmu. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau huffalama roa ana kudis ahlana atau kudis takna faidah berikutnya di dalam hadis tadi dikatakan oleh sahabat Malik ibnul Huyirid bahawa ketika Rasul melihat kami mulai rindu kepada keluarga keluarga kami kalimat ini memberikan faidah Alhdimu faltonatin nabi begitu besar ya, perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu kuat Kejelian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Dan beliau adalah orang Yang selalu memperhatikan Perasaan manusia Beliau adalah orang yang selalu Memperhatikan keadaan manusia Dan begitu perhatian terhadap mereka Memperhatikan keadaannya Memperhatikan perasaannya Ketika beliau melihat para sahabat yang belajar di sisinya Sudah mulai nampak ada kerinduan kepada keluarganya Maka beliau izinkan agar pulang terlebih dahulu Menemui keluarga-keluarganya Ini penting Belajar itu juga butuh waktu rehat Sejenak Untuk memulihkan apa? Semangat Untuk memulihkan semangat Tujuannya agar jangan sampai ada kejenuhan, ya kebosanan Agar jangan sampai futur Maka butuh untuk e, melakukan sesuatu Yang dengan itu bisa tetap menjaga kesemangatan Menuntut ilmu agama Sesekali ada rihlah Sesekali ada hiburan Sesekali ada liburan Ini penting nah, Kata, wafihi anna ala al-muallim ala tafkud al-tulabhi, waulahta mashairihi. Faidah lainnya adalah bahawa hendaknya seorang guru, seorang muallim itu bersungguh-sungguh mencari tahu keadaan murid-muridnya, bersungguh-sungguh mencari tahu keadaan murid-muridnya, khawatir diantara muridnya ada yang sakit, ya. Ada yang kurang sehat badannya. Nah, ada yang hilang, misalnya. Rasulullah saw memberikan contoh yang sempurna kepada kita dalam hal itu. Bahkan secara umum perhatian beliau itu begitu besar terhadap para sahabatnya. Kalau selesai sholat, ya selesai sholat, beliau menghadap ke para sahabat. Kemudian dilihat ada salah satu dari sahabatnya yang tidak ada, beliau tanyakan. Kemana si Fulan? Kemana si Allan? Ini menunjukkan besarnya perhatian beliau. Selalu mencari tahu kondisi para sahabat sahabatnya. Nah, inilah salah satu sebab mengapa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu dicintai banyak orang. Begitu dicintai banyak orang. Kalau kita ingin mendapatkan kecintaan orang lain, maka jangan sungkan-sungkan untuk menampakkan kecintaan kepada orang lain. Seperti apa perhatian kita kepada mereka, seperti itu pula perhatian mereka kepada kita. Al-jazau min jinsil amal. Balasan itu selalu disesuaikan dengan jenis amalan. Ini yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu diterima pengajaran-pengajarannya. Enggak ada yang sampai marah. Ya. ada yang sampai marah bahkan A'rabi ya. Ketika diberitahu oleh Nabi sallallahu wasallam menerima dan tidak marah. Sampai ada yang mengatakan demi Allah, saya tidak pernah menemukan seorang guru seperti beliau. Beliau tidak pernah marah. Beliau tidak menampak, pernah menampakkan kejengkelan, kebencian tidak. Sungguh semua apa yang beliau lakukan itu adalah kebaikan dan betul-betul ya, sesuatu yang sangat bermanfaat. Nah, beginilah keadaan beliau, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kala berikutnya. Di dalam hadis ada kalimat Sa'alna amman tarakna ba'dahu Fa'akhbarnahu Kami Atau Rasul s.a.w. bertanya kepada kami Tentang orang-orang yang kami tinggalkan Kemudian kami kabarkan kepada Beliau Fa'idah yang bisa diambil dari sini An-na al muallim Bil-muta'allim La takunu bita'alimihi fahsib bal yashmulu dhalika Ma'rifata ahwalihi walau ijmalan, wahai mmm yang mmm mmm hubban mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm betul mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm Ya. Tidak hanya sekedar Mengajarinya saja Tapi juga memperhatikan Dalam hal-hal lainnya ya. Meliputi Perhatian terhadap keluarganya ya. Sekalipun secara umum Sekalipun secara Umum Dan ini Sesuatu yang bisa menambah Kecintaan murid kepada Guru Ya ini juga bisa menjadi motivasi tersendiri bagi si murid untuk menambah ilmu agama. Jadi jangan sampai ada jarak antara guru dengan murid. Ya. Jangan sampai ada jarak antara guru dengan murid. Karena seorang guru itu kewajibannya tidak hanya mengajar dan selesai. Tapi juga memperhatikan kondisi Murid-muridnya menanyakan bagaimana keadaannya, bagaimana keadaan keluarga dan seterusnya. Ini penting. Nah, seorang guru yang sukses itu yang seperti itu. Oleh karenanya tidak heran kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut sebagai apa? Murabi kabir. Disebut sebagai murabi kabir. Murabi itu guru, pendidik, pembimbing, kabir, ya, yang senior, sangat senior. Nah, dan itu diakui oleh semua orang. Gak ada yang menyangsikan, gak ada yang meragukan Seorang guru memang sudah semestinya Meraih kecintaan dari murid-muridnya Kalau guru itu sudah tidak disukai oleh murid Bagaimana mungkin si guru itu bisa menularkan ilmu kepada murid-muridnya Jadi seorang guru itu harus menjadi favorit Dari murid-murid Senang si murid itu senang mengambil ilmu darinya, senang mendengarkan petua nasihat darinya. Nah. Seperti inilah keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala irju illa ahli Dalam hadis tadi ada pesan yang disampaikan oleh Nabi Shallallam kepada para sahabatnya ketika beliau melihat para sahabatnya sudah mulai rindu bertemu dengan keluarga-keluarganya kata beliau irjiu ila ahlikum. mulai sekarang silakan kalian pulang temui keluarga-keluarga kalian faedah yang bisa kita ambil dari sini adalah Hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala iqtoi kulli dhi haqqin haqqahu keseriusan dan kesungguhan nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan atau menunaikan setiap hak pada yang berhaknya I atau ukul dihakin hakah menunaikan hak kepada yang menjadi pemiliknya. Nabi saw tahu kalau para sahabat yang ada di sisinya itu punya keluarga dan keluarganya juga punya hak. Akhirnya Nabi memberikan izin irjau ila ahli pulanglah kalian sekarang temui keluarga keluarga kalian. Nah. ala qawluhu fa fihim wa 'allimuhum wa muruuhum kemudian di dalam hadis tadi dikatakan aqimu fihim tinggallah kalian di tengah-tengah mereka kemudian ajari mereka dan suruh mereka melaksanakan perintah-perintah Allah faidahnya anna 'ala talibil ilmi an yu'nabi ta'limi ahlihi faidahnya adalah Para penuntut ilmu hendaknya memberikan perhatian untuk bisa supaya bisa mengajari keluarganya, supaya bisa mengajari keluarganya. Karena seseorang ketika menuntut ilmu, tentu saja yang diharapkan darinya adalah dia bisa menularkan ilmu tersebut kepada orang lain setelah ilmu itu didapat oleh dirinya. Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya soal niat menuntut ilmu, kata Imam Ahmad, niat dalam menuntut ilmu itu adalah raf'ul jahli 'an nafsi wa 'an ghairi, wa ghair. Mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan dari diri orang lain. Itu niat menuntut ilmu. Maka para penuntut ilmu itu harus punya niat seperti itu. Mereka datang belajar ke satu tempat, ya duduk di satu majelis itu tujuannya supaya kebodohan yang ada dalam diri itu hilang, terangkat dengan pengetahuan yang didapat dan setelah itu berusaha untuk menularkannya kepada orang lain nah. jadi ilmu tidak dikekewakusorangan gitu. tapi ilmu coba ditularkan kepada yang lain, karena menularkan ilmu itu berarti menularkan kebaikan semakin banyak orang yang mau belajar, semakin banyak pahala yang didapatkan begitu Man alam al wa kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Al-Quran, maksudnya yang belajar ilmu. Sekalipun di situ disebut kata Al-Quran, tapi maknanya tidak mesti ke Al-Quran itu sendiri, tapi ilmu. Karena di dalam Al-Quran itu semuanya berisi apa? Ilmu. Ilmu yang paling sempurna itu ada dalam Al-Quran. Kata Nabi, sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Al-Quran dan Mengajarkannya Belajar Al-Quran dan mengajarkannya Oleh karena itu pesan Nabi Kepada mereka-mereka Yang belajar di hadapannya Agar pulang temui Keluarga dan Tinggal di sisi mereka lalu Ajari mereka soal Agama <tuh> Keluarga itu adalah Pihak yang paling utama untuk mendapatkan apa? Pengajaran Keluarga adalah pihak yang paling utama Untuk me mendapatkan pengajaran ya. Kita duduk di majelis ilmu Pulang itu mesti bawa bekal Mesti bawa bekal Segala hal yang kita didapat Untuk kemudian kita transfer ke Kita transfer ke keluarga Ke istri, ke anak Dan sebenarnya kalau umahat ya Istri kita, anak-anak kita Sebenarnya tidak dituntut untuk ikut bersama kita kemanapun kita hadir ya, Kemana pun kita pergi di, ke majlis ilmu Tidak mesti begitu Mereka tinggal di rumah juga tidak jadi masalah Tosolat berjamaah di masjid saja yang hukumnya wajib Tidak wajib mereka datang ya. Sekiranya tidak memungkinkan bagi kita untuk bawa keluarga kita ke majlis taklim Mereka kita tinggal di rumah, kita tinggalkan di rumah juga tidak jadi masalah ya Tidak jadi masalah yang terpenting adalah kita yang kita duduk di majelis ilmu itu benar-benar bisa menyerap ilmu, bisa mencatat faida untuk kita sampaikan nanti ketika kita pulang ke keluarga. Ya. Makanya datang ke majelis ilmu bawa pulpen, bawa apa buku itu hal yang penting, ya. bukan lenggang kangkung-kangkung lenggang temawan-anawan. Ah gampang, kewe direkam, ya kewe direkam. Kalau pas di Majelis Ilmu masih bisa merekam, nanti dalam perjalanan nggak selalu ingetan eta, sampai di rumah bubar abeh, ya. Karena perjalanan dari tempat Majelis Ilmu sampai ke rumah itu jauh kan, di jalan itu melihat berbagai hal sudah, ya. Walaupun mencoba untuk menghafalnya dari sini, hafali inget ingat tadi ada lima poin, terus baru jalan sebentar, sudah hilang satu poin. Tinggal empat poin. Terus tinggal tiga poin. Sampai ke rumah, hilang semua poinnya. Istrinya nanya, mana mas? Jawabannya, aduh bubar, hilang. Lupa catatannya ketinggalan di majelis ilmu. Nah, jangan seperti itu. Ya. Belajar ilmu itu sekali lagi tujuannya untuk mendapatkan sesuatu dari ilmu. Ya. Untuk mendapatkan sesuatu dari ilmu. Bisa kita amalkan. Ya. Kemudian kita sampaikan kepada keluarga nah. khalal imamu al-bukhari rahimahullah imam al-bukhari rahimahullah membuat bab dalam sahihnya babu ta'limir rajul ummatahu wa ahlahu lihat bab pengajaran seseorang ya. pengajaran seseorang <coughs> kepada kaumnya dan kepada keluarganya. Ada di situ secara khusus disebutkan apa ahlahu, keluarganya. Jadi jangan pelit, sampaikan apa yang didapat dari majelis ilmu itu ke keluarga. Kalau disebutkan kata keluarga, maka yang paling utama masuk di dalamnya itu adalah istri. Ya. Maka yang paling utama masuk di dalamnya adalah istri, ahl oleh karena itu, orang-orang Arab itu, orang-orang timur tengah sana, kalau nyebut istri itu bukan keluarga, tapi ahli. Sama siapa datang? Sama ahli. Sama ahli itu maksudnya bukan dengan keluarga semuanya, tidak. Tapi yang dimaksud dengan sama ahli itu sama istri. Tapi bahasanya apa? Ahli. Ya kalau dibahasakan dengan bahasa kita, ahli itu keluarga oleh karenanya tadi kita katakan bahwa kalimat keluarga itu kalimat ahlun itu yang paling utama masuk di dalamnya adalah istri makanya dalam kalimat ahlu bait nabi yang paling utama masuk ke dalamnya itu siapa istri istri nabi saw ini untuk membantah e, keyakinan orang-orang syiah ya kan mereka itu menganggap bahwa yang yang masuk dalam kategori Ahli bait Rasul SAW Itu hanya siapa? Hanya Fatimah, iya kan? iya, Dan kan istri-istri Nabi yang lainnya itu Gak masuk ke dalamnya, salah, keliru Yang benar Semua istri Nabi itu masuk dalam kategori Ahlul bait Rasul SAW. Karena kata ahlun itu Yang paling utama masuk di dalamnya adalah Istri Paling pertama, bukan anak, istri Nah kalau seandainya kata ahlun diartikan anak Nanti gimana yang gak punya istri ya? Kalau gak punya istri pasti gak akan punya anak ya? Kalau gak punya istri pasti tidak akan punya anak nah. Jangan sampai seperti orang-orang yang berhujah dengan takdir Orang-orang yang berhujah dengan takdir itu segala sesuatu kumah takdir Soal rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi nges tekudu digawe cicing wae. Engke ge lamun aya dapat rezeki mah pasti dapat. Nah, satu. Soal anak juga sama. Anak itu pemberian Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nges Allah ngasih anak mah pasti datang anak datang ti Ya. Kan enggak mungkin begitu. Ini berhujah dengan apa takdir orang yang lapar cicing, we temakan alasannya apa nanti juga kalau Allah takdirkan kenyang pasti kenyang Reku maha kenyang, lamun tidak makan nah, jangan seperti itu ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Imam Bukhari kemudian mengutip. Sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sahabat Abu Musa Al Ashari. Thalathatun lahum ajron. Ada tiga golongan yang punya dua pahala masing-masingnya. Tiga golongan yang punya dua pahala masing-masingnya. Rajulun min ahli kitab. Amana bin Abi Wa amana bin Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Golongan pertama adalah golongan dari kalangan ahli kitab. Yang beriman kepada nabiNya dan beriman kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi misalnya hidup di zaman nabi Musa beriman kepada nabi Musa dan ketika nabi Muhammad sallallahu wasallam diutus juga beriman kepada nabi Muhammad. Nah yang seperti itu dapat dua pahala. Nasrani juga sama yang beriman di saat nabi Musa ada, ya. Kemudian saat Nabi kita Muhammad SAW diutus juga beriman kepada Nabi kita ini dapat dua pahala. Ini golongan yang pertama ahli kitab yang beriman kepada nabiNya dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua walabdul mamlook ida ada hak Allah hak mawali seorang budak atau budak-budak hamba sahaya budak-budak hamba sahaya yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak majikannya menunaikan hak Allah dan juga menunaikan hak majikannya wa <tik> rajulun kanat indahu amatun fa addabaha fa ahsanata ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsanata ta'limaha tsumma 'taqaha fa tazawwajahaha falahu ajrun golongan yang ketiga adalah orang-orang yang Punya budak wanita Kemudian mendidiknya ya, Dengan sebaik-baik pendidikan Dan mengajarinya Dengan sebaik-baik pengajaran Lalu memerdekakannya Setelah dimerdekakan kemudian Menikahinya Maka akan dapat dua Pahala ya, Akan dapat dua pahala Inilah tiga golongan yang dapat Dua pahala sekali lagi Golongan pertama adalah ahli kitab yang beriman kepada nabinya Dan beriman kepada nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Golongan yang kedua adalah hamba sahaya Yang menunaikan hak Allah dan hak majikannya Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang punya budak wanita Kemudian mendidiknya dengan sebaik-baiknya Dan mengajarinya dengan sebaik-baiknya Lalu memerdekakannya Selanjutnya menikahinya Ya Nah Kemudian ada riwayat juga dari sahabat Ali bin Abi Talib terkait dengan firman Allah, qu angfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Kata sahabat Ali, 'Allimu ahlikum alkhaira.' Ajari keluarga kalian kebaikan. Ajari keluarga kalian kebaikan. Wa qala al-Imam Malik rahimahullah kana as-salaf yu'allimuna auladuhum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimuna suratan minal Qur'an Imam Malik rahimahullahu taala dulu mengatakan para salaf itu mereka mengajari anak-anaknya kecintaan kepada sahabat Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajari anak-anaknya satu surat dari Al-Qur'an ya. Para salaf dahulu mereka mengajari anak-anaknya supaya cinta kepada sahabat Abu Bakar dan Umar. Sebagaimana mereka mengajari anak-anaknya satu surat dari Al-Quran. Qala nah. Sa'id <Sessizid> Ibn Al-As. Berkata Sa'id ibn al-As, Iza'allamtu waladi al-Qur'ana wa hajjajtuhu wa zawajtuhu faqad, faqad qadaitu haqqahu wa baqiyahakki alaihi. Kata Sa'id ibn al-As, Kalau aku sudah mengajari anakku soal Al-Qur'an, Kemudian aku telah menghajikannya, Lalu aku telah menikahkannya, Maka aku sudah menunaikan haknya. Tinggal hakku yang harus ditunaikan oleh-olehnya. Ya. Ini gambaran bagaimana perhatian para salaf dalam mendidik keluarga. Ya, dalam mendidik keluarga, khususnya istri. Dan kalau ada anak, tentu saja. Ya, anak juga bagian dari keluarga itu harus dididik. Wallahu salul kamaro ai usolli. Faidah berikutnya di dalam hadis tadi ada kalimat salul kamaro ai usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Faidahnya taklimule ilmi bil kauli walfil. Mengajari, mengajarkan ilmu itu melalui ucapan dan perbuatan. Mengajarkan ilmu itu harus melalui ucapan dan perbuatan. Jadi tidak hanya lewat ucapan saja Banyak orang yang mampu ya, Mengajar Lewat apa? Ucapan Mentransfer ilmu Lewat ucapan Tapi Sedikit diantaranya yang bisa ya, Mengajari orang lain melalui apa? Perbuatan Melalui amal ya. Kalau yang seperti ini Kalau ada guru yang seperti ini Ini guru yang tidak layak untuk di Ambil ilmunya Guru yang seperti ini hanya bisa ngajar lewat ucapan saja ya. Ini guru yang tidak patut untuk diambil ilmunya Guru yang paling pantas untuk diambil ilmunya itu adalah Guru yang tidak hanya bisa mengajarkan ilmu lewat ucapan Tapi juga mengajarkan ilmu lewat apa? Perbuatan Contoh nah, Ada contoh Praktik nyata Jadi si guru itu selain menyampaikan sesuatu ya terkait dengan ilmu lewat lisan juga memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya ya, dan murid itu biasanya lebih berkesan dengan contoh dengan apa yang dilakukan oleh gurunya dari sekedar mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya ya, apalagi di zaman sekarang zaman di mana orang itu lebih percaya kepada apa yang kita lakukan daripada kepada apa yang kita ucapkan. Kadang-kadang kita mengucapkan sesuatu ini itu ini itu A B C D itu tidak dipercaya, ya didustakan. Oleh karenanya yang lebih tepat itu kita lihat, kita perlihatkan lewat apa? Praktik nyata ini loh. Manhatsalab itu seperti ini loh. Tidak hanya koar-koar, ya. Tidak hanya bicara kesana kemari, tapi seperti ini loh pengamalannya. Zaman sekarang sekali lagi zaman di mana orang itu lebih percaya kepada apa yang kita lakukan daripada kepada apa yang kita ucapkan. Karena zaman sekarang ini kata Nabi adalah sanawatun khada'at. Tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Saya ti alaikum sanawatun khada'at. Akan datang kepada kalian tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Yang jujur didustakan. Yang dusta dianggap jujur. Yang amanat dianggap pengkhianat. Si pengkhianat dianggap sebagai seorang yang Amanat, jadi serba terbalik Semuanya nah, Oleh karena itu, kita memperlihatkan Sesuatu itu, sekarang mesti dengan apa Bukti nyata ya, Bukti real Kami di atas sunnah, Nih, seperti ini pengamalannya Tidak hanya lewat Lisan saja nah, Semua orang bisa berbicara A, B, C Sampai Z Tapi untuk membuktikan dari apa yang dibicarakannya Ini yang sedikit, tidak banyak ya. oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kaburomaktan indallah antakulu mala tar'alun besar sungguh kebencian, uh, kemurkaan Allah Azza wa Jalla. kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan kenapa sampai diperingatkan seperti itu oleh Allah karena terlalu banyak orang yang bisa berbicara tapi sangat sedikit sekali orang yang bisa membuktikan apa yang sudah dibicarakannya itu. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan solu kamaru aitumun diusoli solat tak kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Rasul itu ketika memerintahkan kepada manusia agar menegakkan sholat, beliau contohkan nih seperti ini, realnya sholat itu dari mulai takbiratul ihram terus terus terus. Kata Nabi, sholatlah kalian. Sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi tidak mengatakan sholatlah kalian sebagaimana tata cara sholat yang aku sampaikan kepada kalian. Tidak. Tapi sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Qala wa qawluhu fa idza hadratis salat falyu'adhdhin lakum ahadukum waliyya ummakum akbarukum. Kemudian faidah yang terakhir dari hadis ini di dalam hadis tadi ada teks kalau waktu salat sudah datang maka salah seorang di antara kalian hendaknya ada yang mengumandangkan azan dan yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Faidahnya adzimu naf'il ilmi ala shahibihi besarnya kemanfaatan ilmu terhadap pemiliknya, besar kemanfaatan ilmu bagi pemiliknya. Inahuyan yeah. fausohi bahu, visa parihi wahabarihi. Ilmu itu akan memberikan manfaat kepada pemiliknya saat dia safar ataupun saat dia mukim bersama dengan keluarganya. Wafijami isyaanihi. Bahkan ilmu itu dapat memberikan kemanfaatan kepada pemiliknya dalam setiap keadaannya. Karena orang itu orang yang berilmu itu tidak berat membawa apa ilmu, ya. Dan manfaatnya akan dirasakan dimanapun dia berada. Aiy tukang dagang mantuk itunya, dia akan dapat manfaat ketika ada barang yang dijualnya. Aiy barangnya, wah, Mamual bisa ngambil manfaat apa-apa ya nggak? Tapi kalau penuntut ilmu Mamual gitu, dimanapun dia berada, sedang apapun dia, tetap merasakan manfaat dari ilmu yang dimilikinya karena tahu. Ini begini, ini begini, itu begitu, itu begitu. Nah. Oleh karena itu, al-ilmu yahrusuka, kata para ulama. Ilmu itu yang akan menjagamu. Kalau harta, anta tahrusuhu. Kamu yang akan menjaganya. Ya. Kalau kita punya harta, kita yang akan menjaga harta. Tapi kalau kita punya ilmu, ilmu yang akan menjaga kita. Pasti itu. Eh punya harta mah, wah pikiran teh banyak terganggu ya kan ingat sawah nu di ditu ingat balong nu di ditu wah enggak bisa tidur ya kan apalagi kalau hujan besar dengar banjir berita banjir wah sudah ya kalang kabut teparu gugup pikiran akhir orang yang berilmu mas santai ya? ya karena ilmu itu tidak membutuhkan tempat untuk dibawa enggak membutuhkan kotak yang besar koper yang besar enggak butuh coba kalau harta butuh ada apa tempat butuh wadah ya kan koper yang besar bahkan nggak cukup satu koper sekian koper bukan korban perasaan koper itu maksudnya koper yang biasa wadah nah butuh itu kalau harta butuh wadah butuh tempat ya. tapi kalau ilmu nggak ringan dibawa tapi berat dalam apa timbangan Ringan dibawa, berat dalam timbangan. Masuk pesawat nggak perlu ditimbang, ya kan? Ilmu mah enteng. We masuk, coba kalau kita 7 kilo lewat 7 kilo bayar, hmm, gitu. Kalau bawa barang harta, nah, ini. Jadi kata Nabi kalau datang waktu sholat, salah seorang diantara kalian ada dan ada yang jadi imam sudah masuk waktu maghrib. Kita cukupkan sampai di sini subhanallahi wa bihamdih walailahi warahmatullahi wabarakatuh